Kali ini panas ya, kamu gak apa-apa? k e r e n g a r kamu d a h h a s banget tuh Hah? Aku? <gif> Makasih udah nanya, aku sih gak apa-apa、hmm. Oh,、hmm. Dilihat-lihat pakaian kamu agak salah ya Ah bukan berarti gak cocok loh ya c u m a n kerasa agak panas aja gitu Walaupun sekarang gak apa-apa, bisa jadi nanti capek Terus kepanasan sendiri a b i s jalan-jalan kita Mau istirahat di cafe di t e n g a h t e n g a h nanti o h tapi ini udah mulai panas sih Ah, oh iya! Gimana kalau sekarang beli baju aja? Mumpung lagi di pulau nih Coba aja, sekalian kayak kemeja kayak gini Kemeja yang aku p a k a i bagus kan? Udara j a d i gampang keluar masuk, jadinya sejuk, h e h e いい<音><音> Nah, sudah sampai. Suasana di sini bagus kan? Ada banyak pilihan kemeja. Ah, ayo coba satu-satu. Kamu bakal suka yang mana ya? Hmm. hmm, kenapa? Oh, kamu malah bingung gegara pilihannya terlalu banyak. Hmm, ah, kalau gitu, hehehe. Aku yang pilihin yang kelihatan cocok sama kamu ya. 何がいいの何がいいの何がいいの何がいいの何がいいの何がいいの何がいいの何がいいの何がいいの何がいいの何がいいの何がいいの何がいいの何がいいの t u g a a n aku bener. Cocok nih, jadi kelihatan keren. <laughs> Kita bawa dulu yang ini.、Um, ah, ayo, cari kemeja yang punya kesannya beda gitu l a h Yang ini kelihatan bagus, tapi ukurannya pas gak ya? Yang ini kayaknya gak banget deh. Ah, mungkin yang ini kayaknya sejuk kalau dipakai. Ukurannya juga pas, cocok sama karakter kamu. Hmm, kita udah lihat beberapa setelan. Mana yang kamu suka? <laughs> Benar sih, semuanya bagus. Hmm, kalau gitu, coba dulu sebelum pilih yang mana. Ayo sini, sini, sini. Pertama coba dulu yang kemeja ini Apa u k u r a n n y a pas? o h bagus deh Gimana? Sudah dipakai? Kalau udah, <gih> mau lihat dong ah Boleh tuh, cocok banget Orang bakal percaya kalau kamu asli penduduk sini. <tuh> eh, eh, coba yang lain juga dong. Hmm, ah, yang ini boleh juga. Kesannya jadi beda. Ukurannya kekecilan ya. Tapi t e t e p oke、okay、sih. Keliatan segar gitu. Hmm, ah, ayo coba satu lagi nih. t e n a j a Kau u s m e m p k a d i s i t u b u h m Kau h a r a i w a k t u p a n a s p e r a t i a n k o n i s i t u Kau s m a n kondisi t b u s m h a k a n d i s i h s m e m e r h a t i k a n d s i h a a r u s e m e r a t n k o m u a a r s a t a k o n d u m u k s e m e r a t a n n s u k e m e r a t i k a n n s m u Kau e m a t i k a n u b m u Kau r u s a t i k a n k i s i t u b a r u s a i n k i s i t u b a u a r u e h a i n i s i u b u h m k h a m h a i k a s i h m k a s m e m e r a k a s i u h m a s m e m e r a i k a u h m s m e m e r a i k a n k n d i s i k s a b a r gimana udah liatin sini dong uh aku paling suka yang ini apalagi hey, kalau disandingi sama baju aku ah gue bukan apa-apa ah jadi mau yang mana semuanya cocok bingung beli yang mana ya Hmm... kalau dipikir-pikir nggak harus beli satu kan beli aja semuanya パミシー何も不意にあ a つもそんなこと言ってたの何も言ってたの何も言ってたの何も言ってたの何も言ってたの何も言ってたの何 a 言っ i たの Jadi kayak kapulan gitu. Lah. <laughs> Yaudah ya jalan, jalan keliling pulau, gas.